Assalamualaikum, bro. Sip. Ini baru selamat datang ke berbo, ya. Yang sangat motor mati ketua panitia dan seluruh anggota tim jaga Ketertiban, keamanan, perdamaian, dan insya Allah kesuksesan berfiak pada artem Anak Rantau Tembakapura, Tim Mika Papua ya? Di edisi kali ini, Monata ngebawa banyak sekali artis topnya Jawa Timur Indonesia Tapi sebelumnya, terima kasih banyak kepada Bapak Kapolsek, Bapak Wakapolsek, dan segenap anggota Polsek dari Demak Kota yang terhormat Bapak dan Ramil sekalian dengan tim dari Kuramil Kota dan terima kasih ACC juga perizinan dari Polres Demak Bapak Kapolres, Bapak Wak Kapolres. terima kasih banyak atas kerjasama yang betul-betul profesional dan luar biasa Max Pro Video Profesional Shoting Jawa Tengah Indonesia dan para donatur keseluruhan dari Artem anak rantau Tembakapura Timika Papua terima kasih banyak Selamat datang untuk Haji Sutrisno Dan salam persaudaraan Untuk Mas Amin Salam persahabatan untuk Mas Gunawan Uhwah Islamia untuk Mas Prio Anggoro Dan salam kerukunan Untuk Mas Sadiman Salam seduluran untuk Mas Kusri Salam persahabatan untuk Mas Soekarman Mas Bambang Mas Hamim Pambudi Agus Budi dan Agus Otong Terima kasih banyak Toler. Ayo kita buka dengan Pembuktian bahwa Artem adalah contoh yang terbaik Sekabupaten Demak. Oh, artisia Mu Na da. Salam seduluran Sulawesi Beru nggih Ada Riri Amoran, Elsa, Safira, Lilit Berlina, Leo Sarli uta di dei fortuna leli zua vita ticket apelia adesso adesso Yo, posa'a hey. d'ullu, yo. Jum'jata' d'ullu, ah, ah, jum'jata' d'ullu, ah. Lui kita, lagi ketemu.